Sudah sehat, kompak, cantik semua Amin Baik Dari mana Ibu pengajiannya? Nurul Muslimah Ciganjur. Ganjur Pengajiannya tiap hari apa Bu? Waduh Malam Bu iya pengajian Wah subhanallah Baik Iya, deh yang yang bagian sini nih, Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima semua bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyasarnya tadi kesini, ya. dapat ya bu ya. <laughs> Dari pengajian mana bu? selamat, masyaallah. Baik, dan kita sapa pemirsa ya, Bu ya. Nanti pemisannya nih dikerlongani sapa. <guluh> Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah, apa kabar pemirsa setia TV1 Tegal TV dirahmati, dimuliakan cinta Allah Subhanahu wa taala. saya sepikiran nih kembali hadir berjumpa Anda di pagi ini tentunya di Titian Kalbu. Dan tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat wal dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Amin. Dan insyaallah pemirsa selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang invisible power bersama dengan Ustaz Reza M Sarif langsung saja ya kita panggilin Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam kinclong banget dewasa eh, aduh ini kita budaya Indonesia <laughs> dari mana nih ini kan kali ini Kalimantan subhanallah tapi ini ada Shanghai sehat-sehat <laughs> alhamdulillah. alhamdulillah Ya Allah. Baik. saya menyesuaikan sama ibu-ibu sini batik nah itu kan iya benar-benar benar. benar, benar. Ya. Masya Allah dari Kalimantan ya cinta negeri sendiri <laughs> iya baik invisible power ibu-ibu pasti nanya deh tadi ada apa sih invisible, invisible apa sih gitu ya ibu ya sana <laughs> power apa sih power <laughs> Silahkan Ustaz, apa sih invisible power itu? Ya, para pemirsa, ibu ibu majestalim, dan nurul Mukmin dan nurul muslimah ya. Hmm. Power adalah kekuatan. Hmm. Invisible yang tidak kelihatan. Mm. Ada visible, ada yang invisible, invisible. Mm -hmm. ya yeah. Visible itu yang kelihatan Invisible itu gak kelihatan mm -hmm. Kalau yang kelihatan itu gak usah dibahas mm -hmm. yeah. Sudah sering kita lihat ya. Yeah. Tapi yang invisible ini justru yang menarik untuk kita bahas mm -hmm. Ada kadang-kadang kita temukan Dalam kehidupan ini Mbak Cece yeah. Seseorang yang menurut ukuran kita Sebenarnya itu secara fisik mm. Dia itu tidak kuat Tapi aneh. aneh pada saat-saat tertentu yeah, yeah. Dia itu bisa melebihi Kekuatannya dibandingkan orang yang kuat Iya, yeah, iya yeah, yeah. Ya. Tentu saja, itu bukan mengandalkan kekuatan dari dalam dirinya Pasti ada kekuatan lain yang mendukung dirinya hmm. Kekuatan apa itu? Sahabat? Nah, itu kan yang kita mau coba cari jawab hmm. Hmm. Seperti misalnya kasus yang terjadi, kalau kita lihat Sirah nabawiyah ya bu Sejarah hmm. perjalanan nabi, saat perang badar misalnya hmm. Hmm. Nabi dan sahabat jumlahnya 313 Musuhnya seribu Logikanya Bu, siapa yang harusnya menang? Ya, yang seribu mm -hmm. Tapi subhanallah Bu, katanya si orang-orang kafir ini yang, mem yang memerangi rasul dan sahabat Kami tidak melihat 300, kami melihat jumlah Anda itu sama seperti kami Tuh, seribu juga mm -hmm. Tapi si orang mukmin merasa tetap 300 mm -hmm. Itu siapa Bu, yang le lebihnya itu yang 600 itu siapa? Yaitulah yang disebut dengan Junu dan Lam Tarahu Yaitu tentara Allah yang tidak terlihat jadi Allah mengutus para malaikat menjadi tentara-tentara yang tidak terlihat orang berimat Tapi tampak dari orang-orang kafir. Istilahnya kekuatan yang tidak terlihat ya Kadang kita suka menyaksikan ya Bu e, Ada seorang yang dizolimi ya Ibu ya Dalam arti kata ya dia istilahnya di, ya, dizolimi atau e, direndahkan gitu Tapi dengan kekuatan yang tidak terlihat itu nah. akhirnya dia bangkit lagi nah. teruskan Nah itu dia. Banyak orang-orang yang tertindas, tidak tahu, misalnya di zaman Nabi Musa ya, mm -hmm. tertindas di masa Firaun mm -hmm. tapi bisa mengalahkan Kita masih ingat juga sejarah mengatakan antara Daud David dan Goliat gitu kan. Mm -hmm. Bagaimana ya? Goliat dan melawan Jalut itu kan yeah. itu luar biasa. Mm -hmm. Satu perbandingan kekuatan yang tidak seimbang tetapi ternyata tetap saja dimenangkan oleh kekuatan orang yang beriman. Mm -hmm. Kenapa? Karena di situ ada invisible power. Tentu saja yang saya maksud invisible power itu adalah Kekuatan Allah iya. bermain di situ. Mm -hmm. Allah bermain di dalam eh, kehidupan kita. Mm -hmm. Ketika sebuah rumah tangga sudah mm -hmm. sulit dipertahankan secara teori bu, sudah ke psikolog, mm -hmm. ya, sudah berkonsultasi dengan banyak ulama, banyak ustaz, tapi tetap aja susah untuk diakurkan, mm -hmm. ya kita perlu invisible power. Kita perlu tangan Allah yang menyatukan iya. suami istri. Kalau Allah sudah turun serumit apapun rumah tangga, secekcok apapun rumah tangga bisa nyatu lagi. Hmm, iya, baik. Tapi kan sekarang sebetulnya kalau kita lihat ke ibu-ibu banyak sekalian dalam atikata itu misalnya rumah tangga ingin hancur atau apa larinya bukan ke Allah gitu. Malah dalam atikata Ya ke orang pintar lah, bilang gitu Ustaz atau yang lain-lain gitu -lain makin, makin... makin hancur <laughs> Makin hancur Jadi kan lucu <laughs> Itu mungkin ada yang ganggu Iya. <laughs> Terus pergi ke dukun Jin yang lama diusir Nah dukun yang baru ngasih sendiri Jin yang baru lah <laughs> Ya ini kan cuma tukeran jin aja yang, yang ngontak yang pertama udah habis Gantian lu jangan jin itu terus gitu kan Jin gue dong masuk ke situ kan gitu Ya sama aja bentar baliknya ke situ aja iya, lu, iya, Cuma muter-muter aja Kita aja aja bohongin, gitu kan Nah itu pasti kita paham Iya. Nah untuk mencapai kekuatan Allah berikan Berarti kan Allah Maha Kuat ya Ustaz ya? Hmm. Nah untuk kita bisa benar-benar Merasakan kekuatan Allah yang terjadi Dalam diri kita itu kekuatan seperti apa Oke okay. sebelum ke situ mungkin gini Mbak Cicin hmm. Bagaimana caranya memancing kekuatan Allah, mm -mm. kan gitu ya? Mm -mm. Ya kan? Bagaimana cara memancing kekuatan Allah? Mm -hmm. Satu, jangan pernah kita merasa kuat. Mm -hmm. Kalau kita sudah merasa kuat, ya kamu loh ditolong lagi. Dia <laughs> ya, udah merasa hebat, ya sudah silakan yeah. kamu kerjain sendiri aja gitu. Mm -hmm. ya? Jangan merasa pintar, maka Allah tidak akan ajari kita. Mm -hmm. Jangan merasa kaya, mm -hmm. maka Allah tidak akan kasih rizki sama kita. Mm -hmm. ya? Jangan merasa hebat, jangan merasa luar biasa, mm -hmm. nanti kita malah tidak akan dapatkan dukungan sama. Hmm. gitu itu penting hmm, hmm, hmm. Ya. jadi selalu kita berusaha bersikap rendah diri di hadapan allah merendahkan diri ya. kita di hadapan allah. menghinakan diri kita di hadapan allah ya, ya. ada satu cerita mbak jadi saya sangat terharu sekali ketika hmm. ada salah satu guru kita mengajarkan di dalam sebuah kitab hmm. ya. di karena imam itu takillah atau ilah dikatakan ada seorang ulama yang hmm. kemudian dipuji sama muridnya wah oh, ini guru kita nih wah oh, hebat guru yang lain mah nggak ada apa-apanya ini guru kita di depan gurunya dia muji-muji apa yang dilakukan Bu diambil pasir, bu. pasir itu dilempar ke mukanya sendiri Hina, hina, hina hmm. Takut nanti setelah akan masuk dan Allah akan mencabut persolongannya kepada ya, dia iya. Justru dia menghinakan, M -m -m, kaget berinya. <laughs> kalau kau ingin memuji ku bukan begitu caranya hmm. Justru dengan itulah ku akan menjelunguskan pada satu kebinasaan Segera saat itulah mereka tidak mau lagi memuji yang berlebihan Masih. Tuh Ya, bagaimana dengan orang yang haus pujian? Nah, lebih gawat lagi ini. Orang yang dikasih pujian aja enggak mau, apalagi yang haus pujian. Ayo dong tepuk tanganmu Bu buat Ustaz Reza. Uh, kurang keras. <laughs> <laughs> begitu keras kok senang aja hati kita kita. Ya silakan. Mama enggak akan bantu yang begitu-gitu. <laughs> iya, baik. Baik, lain cepetan yang tadi Ustaz bagaimana kita bisa meraba atau merasakan kekuatan yang Allah sudah berikan kepada kita? Ya, sebenarnya frekuensi itu kan selalu ketemu ya, Dimanapun kita berada kalau frekuensinya sama pasti akan ketemu cepat atau lambat pasti akan ketemu Nggak usahlah Bu Andra hubungan kita dengan Allah Hubungan seorang anak dengan ibunya Iya. Maaf misalnya Ibu, apa namanya Bu? Bu Ida Bu Ida anaknya kuliah di Malaysia Misalnya Tiba-tiba Ibu lagi mau minum Gelasnya jatuh Terus telepon ke anaknya Nah tadi jam sekian itu lagi ada kejadian apa? Iya ma Aku hampir ditabrak mobil itu persis waktu yang belas ibu lagi jatuh itu tuh hmm. apa yang namanya kira nah hubungan anak sama ibu saja begitu kuat hmm. ya apalagi hubungan hamba dengan allah tuh pasti sangat kuat dengan catatan kita harus nyamakan frekuensi dengan Allah oh, oh. oh, oh. ya jangan cari frekuensi lain ibaratnya kalau ibu punya salur, saluran favorit yeah. radio apa nih ya? Yeah. Yeah. TV apa? Ya radio apa, TV apa, TV One misalnya mm. salurannya berapa? kalau kita salurannya nggak pas pasti keluar TV lain <laughs> ya. bukan TVNKOL, buntak keluarnya yang lain gitu, gitu. <laughs> tapi kalau pas yang keluar kan pasti atau... Beda dikit bu, cuma sekian channelnya cuma yeah. beda sedikit Kesek kesek ya dia mm, Gak enak Gambarnya enggak bagus gitu mm -hmm. Tapi begitu pas channelnya, wah oh, itu jernih jernih bening sial macam Artinya gitu kembali lagi mbak mm -hmm. Kalau kita menyamakan frekuensi dengan Allah Pasti akan nyambung Pasti akan nyambung mm -hmm. invisible, invisible power, invisible oh. power akan jatuh, akan datang kepada kita Baik kita akan membahas juga tentang bagaimana kekuatan-kekuatan Allah yang sudah diberikan kepada kita Dan bagaimana kita mengasahnya nih agar prekwesi kita selalu nyambung pada Allah yeah. yang ya Tetap bersama kami pemirsa di titian kolbu In Insya Allah Anda masih bersama kami di Titian Kolbu pemirsa, dan kita masih membahas tentang invisible power Dan di dalam invisible power itu adalah kalau kita merasa ada satu keinginan, pengharapan Artinya kita harus punya cita-cita ya Ustaz ya? ya Nah kalau dikaitkan dengan invisible, invisible power ini cita-cita dan kekuatan yang dalam arti kata yang tidak nyata itu apa Ustaz? Gini, saya mau tanya dulu Ibu Di sini Ibu semua punya punya impian ya, mm -hmm. punya cita-cita punya ya, Iya. pasti punya ya Oke. Okay. Ibu yakin enggak itu bakal tercapai? Insyaallah. Enggak, dengan Tuh. ibu sendiri ibu lakukan sendiri. <Tuk> Harus <achieve> ya? Nah, ini materinya. Enggak hmm. datang invisible power. Hmm. Nah, terus Jadi gini. Kita punya mimpi, punya cita-cita yang besar. Yang kita berpikir rasanya tidak mungkin itu dicapai dengan kekuatan kita sendiri. Hmm. Nah saat itulah kita membutuhkan Allah Kalau, maaf gue, karena kita berarti membatasi ya Jadi, kalau kita punya mimpi Aku mau mimpi nih, Ustaz, mimpinya apa, Bu? Hmm. Bisa dapat uang satu bulan itu 100 ribu Maksudnya bukan mimpi itu 100 ribu Maaf ya, Bu, terlalu sedikit Ya kan? Terlalu sedikit Istilahnya kita, ya ya asal bekerja pas-pasan juga Insya Allah dapat dah 100 ribu, yeah. Tapi kalau seratus triliunnya diganti ribu, diganti miliar, nah lo, ibu mulai pusing nih. Bagaimana caranya tuh saat seratus miliar? Tapi ibu pingin nggak dapat seratus miliar? Pingin. Ya kan? Pinginnya pingin. Tapi belum tentu bisa mencapai dengan kekuatan kita sendiri. Disitulah kita membutuhkan Allah. Hmm. Justru pada saat orang itu punya cita-cita yang besar, dia merasa membutuhkan Allah. Tapi kalau dia punya cita-cita, dia bisa lakukan. Ah, aku bisa semua itu kerjakan sendiri. Makalau tidak perlu tidak perlu ikut campur, tangannya urusan diri. Silakan kau capai apa yang kau inginkan. Hmm. Dan akhirnya dia tidak mendapatkan apa, apa. Nah itu pentingnya kita punya cita-cita besar. Jadi kita tidak pernah takut punya cita-cita besar. Kerjakan yang menjadi porsi kita sebagai manusia. Hmm. Ya begitu sedang mentok, baru itu nanti urusan Allah. Iya. Itu. Iya. Baik. Ia ya, ada yang mau bertanya bu? Ada. Iya. Silakan bu. Dengan ibu siapa? Ya, silakan Ustaz hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Zulaiha ya. Bertanya, ingin bertanya Seberapa pentingnya kita untuk mengejar cita-cita Terima -cita? kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, ya Terima kasih ibu Silahkan Ustaz Ibu-ibu dan pemirsa di rumah, setiap manusia itu diberikan dua sifat yang tidak bisa ditawar-tawar, ya, tidak bisa ditolak di dalam hati kita. Satu sifat takut dan yang kedua adalah sifat harap. Takut itu cenderung agak ke dalam. Mm -hmm. Kalau harap cenderung mengajak kita keluar. Ya you dong, know? kalau ibu punya rasa takut mau nggak keluar rumah? Ibu di mana mana banyak pencurian, di mana banyak perampokan pembunuhan. Ibu mau keluar rumah tak? Ah, di dalam aja rasa takut. Ibu membuat ibu tetap ada di dalam rumah. Tapi walaupun banyak perampokan di mana mana, tapi ibu ada berlian di sana bu. Ah, punya harapan. Siapa tahu kita keluar. Ada apa ya, yang nah, ada? Kan? Jadi mau keluar kan? Nah, itu harapan mahu kita ingin keluar. Itu penting. Jadi harapan itu nanti hubungannya ke cita-cita. Hmm. Bu, dua-duanya harus dapat ini, dapat apa pasangan. Hmm. Kalau rasa takut harus dapat pasangan. Yaitu apa kewaspadaan. Harapan harus dapat pasangan siapa? cita-cita. Bagaimana kita punya harapan? Cita-cita aja nggak punya. <laughs> ibu udah pikir-pikir punya cita-cita. Berarti ibu nggak punya harapan. Pantangal begini, nggak punya harapan berarti apa bunuh diri ya? Ya, jadi seberapa penting yang namanya cita-cita? itu penting sekali untuk tetap membuat kita diri tetap hidup-hidup dan hidup bervariasi hari ini kita boleh gak punya uang bu kita boleh gak punya pekerjaan kita boleh gak punya makanan kita boleh banyak hutang satu yang gak boleh hilang kita jangan sampai gak punya harapan dan untuk supaya terus harapan itu ada dalam tubuh kita milikilah selalu cita-cita milikilah selalu mimpi sehingga harapan itu bisa terpenuhi orang lapar harus dikasih makanan nah, Makanannya nih Bu untuk harapan itu apa? Cita-cita Nah kalau harapan ini pernah dikasih makan dan cita-cita nah lama-lama harapannya itu mengecil-mengecil Hilang, mengecil, gak punya harapan ya udah nol Nol harapan ya, sama aja dia udah gak bosan hidup Iya, kalau usah kaya ibu-ibu gini ustaz Kayaknya udahlah cita-cita-cita, udahlah jadi ibu rumah tangga yang bener yang baik aja udah. Nah, seperti itu ya Bu ya. Mungkin kalau kita nanya okay. ke anak kita cita-cita pengin jadi apa? Dokter, presiden, atau insinyur gitu. Tapi kalau ke ibu-ibu sekarang kayaknya adalah di rumah aja enggak mau, enggak mau. Ngasuh <laughs> nah, anak gitu, berbakti pada suami seperti itu. Gini. Cara bekerja pikiran kita itu lebih cepat ya kerjanya kalau ada gambaran yang jelas. Kalau aku ingin ya hidup Bahagia dunia akhirat itu itu sebenarnya gak usah diomongin, ya semua orang sudah tahu gitu loh. Sehingga ini sulit mencernanya bu. Iya, iya. Tapi kalau sudah dibuat gambaran yang lebih lebih nyata misalnya, aku menerjemahkan hidup bahagia itu adalah ya Allah mudah-mudahan aku bisa punya rumah yang cukup buat seluruh anak dan cucuku bisa bareng-bareng semua. Tuh udah kebayang tuh rumahnya berapa luasnya kan? Gimana mm -hmm. nya? Dikelilingi oleh tanaman tanaman ya Allah ada mengalir ada air, air gitu ya, luas sejogit itu itu sudah lebih jelas. Ya. Kemudian yang kedua Ya Allah anehkan aku setiap bulan bisa berangkat umroh Amin Cita -cita. Emang ibu gak mau Oh, bener -bener. oh kan? sehingga kita ngejarannya pun lebih, lebih semangat gitu loh. Hmm. Jadi meskipun sudah ibu berumah tangga ya udah punya cucu enggak ada oh, mas, iya, tapi dan punya cita-cita justru membuat ibu-ibu tampak lebih muda kalau punya cita-cita. ini -cita. oh, saya bisa tebak nih semua nih. Yang punya cita-cita lambung -cita yang enggak nih ketahuan nih. Yang awet muda ini biasanya punya cita-cita nih. Maaf-maaf Ibu maaf, ya. Bukannya nyinyir dong <laughs> Karena harus ada jiwa semangat itu iya, ya, ya. Jangan, jangan ya. sampai kan gini Mbak Cece. Uh -uh. Umur kita baru 20. orang namanya bu cucunya berapa ya allah ya robbi saya <gulau> nikah aja belum udah ditanyain cucu abi ibu ibu diboros di wajah <gulau> yang pingin tuh bu udah 50 tahun ya ibu kapan nikah ini kau udah punya cucu dibilang <gulau> si belum <"Bukhom> nikah alhamdulillah <gulau> <gulau> <gulau> tuh berarti punya cita-cita dia begitu <gulau> baik ya ada lagi mau bertanya silahkan oh iya maaf silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Tati ingin bertanya Apakah kita salah Apabila tidak berambisi mengejar cita-cita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu umurnya berapa? 54 Saya yang 45 oh. Ibu pasti punya cita-cita kan? Benar oh. oh. oh. kan? Apa bu cita-citanya bu? Awe mudah Citanya bingin uh, apa pergi haji nomor satu saya okay. tapi belum tercapai iya tapi si boj tidak tidak apa-apa yang kedua bingin uh, keluarga terutama anak-anak ya. mapan hidupnya seperti apa bu mampannya itu bu ya punya pekerjaan yang tenang yang tanggung dan uh, beribadahnya pun baik-baik amin subhanallah banyak banget ternyata cita-citanya ibu ya <laughs> jangan cuma satu nih haji <laughs> banyak <laughs> Baik, ada ambisi, ada ambisius. Ambisi boleh, berambisi. Terlalu ambisius nggak boleh. Ya, ambisi harus. Kalau orang nggak punya ambisi, dia tidak akan berjuang keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jangan lupa, berjuang keras untuk mendapatkan apa yang inginkan itu istilahnya dalam bahasa Quran adalah jihad, iman, hijrah, jihad. Tetapi jihad juga perintah Allah. Siapa orang yang berjiat? Orang yang memperjuangkan dengan sungguh-sungguh sekeras ya Yang dia mampu sampai dia mendapatkan apa yang dicita-citakan Boleh bu, itu dengan ambisi Kalau enggak dengan ambisi enggak? Ah, saya mau lama kerja ya. Syukur syukur terima enggak terima ya Bu enggak apa rezeki ya biar. nah itu kan kebanyakan gitu sekarang itu namanya belum enggak punya ambisi ya, begitu belum belum gigih yang begitu dia persiapin benar-benar waktu diwawancara dia siapin pertanyaannya dia paketin yang bagus cara menjawabnya yang santun dan sopan bijaksana ya pokoknya dia tampil prima semua ya baru setelah itu biarkanlah Allah yang memutuskan apakah saya terima di posan itu atau itu terserah Allah itu ambisi kalau ambisi segini Bu Kayaknya, wah nih Pak, saya sudah bawakan makanan nih Pak ya Mungkin nanti bisa Buat nanti makan siang gitu kan hmm. Saya juga ada bingkisan ini hmm. dong Wah segala macam, cari muka kan menjilat hmm. Tolong diterima saya Pak Nah ini namanya udah ambisius, hmm. caranya udah gak benar nih hmm. ya hmm, iya, iya. Atau Pak tadi yang sebelumnya, itu saya kenal Pak Dulu teman saya satu SMA Waduh Pak, waktu di kolom waduh. Dia mah di depan Bapak aja begitu Pak Aduh kacau dia Pak Pokoknya gak bagus deh Pak ngomongin saya Pak. Nah, itu ambisius. Yes. Gesek, gosok, gasak, Wah, semua <laughs> digeser-geser, butur, gitu. Gitu. Jadi, pengin muncul sendiri terus sebu orang digerak-gerakin semua dia, nah, itu sudah ambisius. Iya. Yeah. Menghalakan segala cara itu enggak boleh. Iya. Yeah. Like Uh, Ustaz kalau misalnya kita ingin meraih cita-cita Pasti kan tidak berjalan mulus ya hmm. Pasti itu ada hambatan Ada kiri-kiri ada, ada pasti juga ujian gitu. Nah, untuk Kita istilahnya bisa untuk Dalam rangka menjemput atau meraih cita-cita itu Supaya jalannya mulus Evenpun ada hambatan Bagaimana sih kita untuk bisa survei melewati Iya ya. hmm. Kalau kita menghadapi satu hambatan Ada dua kemungkinan nih Mbak Mbak, hmm. Mbak Cece ya Pertama Overestimate hmm. Jadi kita menilai hambatan itu lebih besar dibandingkan yang semestinya kita harusnya pikirkan. Iya iya. iya. Sebenarnya kecil, loh bu. Waktu dia, uh, hmm. bukan kecil masih si ini, kan batu yang besar gitu. Hmm. Dan lebih lebihan hmm. gitu loh bu. Iya iya. Sebenarnya itu masalah kecil, cuma digede gedein sama dia. Jadi dia pikir ah, akhirnya aku nggak sanggup. Contoh, hmm. waktu ibu mau pakai jerba pertama kali, berat nggak? Hmm. Berat iya. kan? Aduh nanti pakai gilbab Menurut suami sentan marah-marah lagi Cari teman susah lagi Ntar arisan pada ngomongin lagi orang gitu kan Macam-macam macem datang bu ya ibu kepikiran Berat banget Sebenarnya begitu dipakai enteng gak sih bu? Enteng ibu, lah Itu lah perjalan setan yang begitu <laughs> yeah, Overestimate hmm. Sepertinya itu hambatan nilainya 100 Tapi sebenarnya cuma 10 hmm. Siapa yang bikin jadi 100? Setan itu memberikan was-was dalam diri kita Hati-hati itu berat loh Sebenarnya gak berat Iya, yang iya. kedua adalah underestimate. Kita terlalu merendahkan kemampuan diri kita. Iya. Betul. Akhirnya saya nggak sanggup deh. Emang dari mana kamu tahu nggak sama? Orang belum dicoba? Iya. Nih, so. misalnya saya seorang apa bu ya, Dengan lifter, uh -huh. lifter. Uh -huh. Di sini ada barbel, uh -huh. ya. Yeah? Lima kilo, 100 kilo, 200 ratus kilo. Uh -huh. Mana yang harus saya angkat? Kalau saya, taruhannya lima puluh kilo. Uh -huh. Mana yang harus saya angkat? Empat puluh. Huh? 50. Heeh. Uh -huh. Karena kelasnya 50, angkanya 50. Ada <laughs> kemajuan dong, Bo. <laughs> hmm. yeah. Coba 100 dulu, ya yeah, yeah, kan? Iya, yeah, yeah. yeah, 100 itu <laughs> ada sedikit tantangan kan. Nah, yeah. jadi kita jangan menilai kita rendah. Uh -huh. Cobalah. Tantangan yang lebih besar, hmm. gitu kan? Supaya hidup itu terus berkembang. Iya, gitu. Hmm. baik. Ustazannya kita akan lanjutkan dan baik. ibu, sepertinya ada yang mau bertanya lagi ya? Ditahan dulu pertanyaannya, Bu. Bisa jangan kemana-mana. Titi Anko Bu akan kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami. In Insya Allah. Kita ingin mengetahui kekuatan yang tidak terlihat Yaitu kekuatan yang Allah berikan Ada kalinya kita harus selalu merasa percaya diri Tapi kalau percaya diri yang berlebihan juga gak baik juga ya Ustaz ya <laughs> Lebih banget, oh terlalu percaya diri gitu ya. Nah, dari invisible tower ini berkaitan dengan percaya diri itu Termasuk hal apa Ustaz? Ya, saya pribadi merasakannya Mbak Ceci uh -huh. Rasanya setiap orang tuh kalau berbicara di depan orang banyak tuh ya. Coba ya, nervous Yeah, nefet, <SILENCIO> ya, Nepa, ya, Brogi. Apalagi <SILENCIO> di depannya, <SILENCIO> di depan ibu tuh ada pejabat. Ya, ya, ya, ya? ya. mungkin jenderal, bahkan mungkin presiden gitu kan. Waduh, salah ngomong. Salah ngomongnya gitu kan. Minder kan? <SILENCIO> iya. Kenapa? Bagaimana merubah keminan tadi menjadi sebuah kepercayaan diri? Oh, semua yang ada di depan kita itu di mata Allah sama. Oh, Jangan lihat posisinya. Eh, anda manusia, saya juga manusia. <SILENCIO> ya? Kenapa? Allahu Akbar. Bukan presiden yang maha besar. Bukan jenderal yang maha besar, bukan berarti untuk kita meremehkan dia Ah jenderal kecil, wah itu tidak begitu juga <laughs> Ntar tersinggung ya, boleh gitu <laughs> Ya tetap kita menghormati beliau Tapi maaf ya, saya tidak minder menghadapi anda sebagai seorang presiden Karena bagi saya presiden di mata Allah juga sama Manusia juga kan anda Jenderal ya. juga presiden. juga manusia kan Yang membedakan apa bu? Takwanya Iya betul. Ya. Nah kalau orang sudah mengenyakini Allahu Akbar, Allah maha besar Tidak perlu minder lagi kan Kenapa harus minder kalau makatente yang kas, itu muncul konfidenti. Iya. Untuk selalu merasa uh, percaya diri gitu. Kayak tadi mungkin ada ibu yang nanya ya mau nanya, duh kayak gemetar. <gifles> Untuk memulainya itu kan karena suka suka susah juga gitu. Ustaz. Bagaimana sih? Gini, karena kita selalu merasa ingin jadi pusat perhatian, ya, tiap ya. hmm. salah. Jadi itu membuat kita jadi merasa, wah orang pedanggulatin saya. Gitu. <laughs> Gimana caranya supaya kita tidak kesayang? Hmm. Bukan namanya siapa Bu? Tuh udah Budia ya. Nih. maaf Punya Mike, ya. punya anak berapa? dua-dua Tuh lihat Bos. Udah enggak saya semua kan ada yang lihat tadi. <tuh> nah, saya udah jadi kami. Tuh Ngelihat aja semua ke dia ke Budia. Ya. Itu teknik. Nah. Oke, okay, ya ya iya. Kalau kita jadi MC itu membangaliskan mengalih. gitu ya. Itu ibu itu luar biasa pakainya, sumpuh pada orang ah, enak banget, santai <tik> kan? Setelah itu kita mem recover diri kita, memperbaiki okay. diri yang tadi nyaksin agak Tapi saya jujur terus terang para pemirsa dan juga para ibu-ibu yang ada di studio ini Saya Ada satu yang membuat saya, kayaknya ada minder juga saya hmm. Kalau ada Presiden, insyaallah Allah minder, gak ada pengerasian gak minder Tapi satu saya kadang-kadang minder, uh -huh. kalau di samping saya orang soleh Ulama yang bersih hatinya malu. Ia eh, kita banyak dosa. Iya. Bagaimana kita enggak panik bu? Aduh nanti jangan-jangan ditahu lagi kita bertanya apa. gitu Ya bu ya. Kita boleh merasa keringat dingin kalau di sebelah kita ulama yang soleh, seorang sheikh yang hatinya bersih ikhlas. Wah itu kita ngeri bu. Kalau sebelah kita maju endra, enggak ada urusan. Jendera mau presiden, enggak ada masalah. Usaha mas semua dia dapat om. Iya. Baik iya. Sepertinya ada yang mau bertanya lagi silakan ibu. Oh jauh sekali di atas maaf maaf. Maaf ya bu. Maaf ya Dengan ibu siapa? Uh, nama saya Ibu Siti Yawiyah mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Saya ingin bertanya Ustaz mm -hmm. Bagaimana jalan yang terbaik untuk menuju invisible power mm -hmm. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cara kita mencapai invisible power itu gimana bentuknya banyak, tapi intinya harus kita tangkap adalah lakukan sesuatu hal-hal yang disenangi Allah hmm. lakukan sesuatu yang dicintai Allah hmm. kita harus cari apa saja hal-hal yang disenangi dan dicintai Allah satu, aku senang melihat hambaku ketika berdoa merintih sambil menangis hmm. tuh kalau hanya sekedar berdoa saja setiap orang semua juga berdoa Iya. tapi kalau kita berdoanya itu sungguh-sungguh Ya sambil kayak mengemis Ya Allah kalau nggak dikasih kita mau kemana lagi ya Allah? Ya, ya ibu tahu kan pengemis tu, dinungguin aja mak kita kasih duit gitu kan? Udah pokoknya kita nggak bakal pergi kalau nggak dikabulkan gitu kan? Ya Allah aku bingung mau kemana lagi? Cuma kepadaMu ya Allah aku hanya meminta hutangku ini sudah banyak ya Allah gitu. Ya, kita banyak musibah suamiku begini gini anakku begini gini Aku minta kepadaMu ya Allah tuhan dimanitkan arwah ta ya Allah apa lagi kita harap betul tu turun tubuh kajibat miracle datang. Kun fayakun, jadikan apa yang diminta doa itu kabulkan. Yang kedua, berada di tempat-tempat yang dicintai Allah. Le tu shedir hal, salah satu masjid. Tidak ada tempat rekreasi yang paling bagus, yang paling indah kecuali tiga tempat. Sering-seringlah kita berada di situ. Pertama masjidil Haram, kedua Masjidin, masjid Nabawi, ketiga masjidil aqsa to kalau belum pernah umroh haji nggak bakalan bisa ke sana yang ada masjid di samping rumah terus ya nggak apa-apa bagus juga alhamdulillah. alhamdulillah itu juga rumah Allah <tuh> tapi Allah juga bilang ada rumahku yang lebih istimewa gitu kan di sana ada Ka'bah seratus ribu pahala ya, di Nabawi seribu kali di Aksok lima ratus kali gimana caranya ibu harus berusaha ketemu dapetin tuh yang namanya Masjid Al Hara, Masjid Nabawi dan Masjid Aksok di situlah kita akan mendapatkan invisible power Tiga beradalah di waktu yang dicintai Allah, tu oh, tadi beliau sudah sudah nangkep, kapan waktu yang paling diridai Allah, dicintai Allah saat antara azan dan iqomat manfaatkan tidak ada alasan bagi Allah tidak mau mengabulkan apa yang diminta oleh seorang hamba antara azan dan iqomat Yeah. Di waktu itulah kita manfaatkan. Apalagi bu, sepertiga malam. Ya. Wabil asharihum yastagfirun. Yeah. Yeah. Di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Mm -hmm. Saat kapan lagi yang paling menarik? Saat orang sedang berbuka, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Yeah. Ini lagi puasa, misalnya. Ya, yeah, sedang kemis misalnya. Kemudian dia mau berbuka nih. Saat menjelang berbuka dia doa, insya Allah itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wataala. Mm -hmm. Saat kapan lagi? Saat dia arafa. Iya. Ya yeah. kan? Yeah, Apalagi saat jumrah, wah itu banyaknya dihaji itu Bu, kalau tidak haji itu tidak dapat apa-apa <guluh>. Iya baik. Biar bikin ngeri ibu-ibu aja pada pemerangkat Ya insya Allah ya tahun depan ya, ya Amin, amin, tiap tahun mah kayaknya niat ya Bu ya Amin, iya Nah eh, baik, kalau tadi menggambarkan eh, bagaimana invisible power itu Datangnya itu hanya sekali dalam seumur hidup kita. Ustadz, apakah kita misalnya dalam keadaan ter, terjepit atau terhimpit dan kita benar-benar yakin atas kekuatan dan doa kita, Allah akan memberikan itu di bulan ya, ya. itu. Menurut saya mau nanya Baca Cerdas ya, belum mm -hmm. jawab. Kalau saya ngasih uang seratus mm -hmm. ribu, mm -hmm. sedangkan di dompetnya ada uang satu juta, di menurut penilaian Baca Cerdas apa? Tapi saya mau aja deh kayaknya Ustaz Ya kan maksudnya Masa duit tanah Tidak sebanding dengan yang kita punya Kalau ngasih 10 juta baru saya ambil Ustaz 100 ribun, apalagi 10 ribun Awal ini ya Tapi, seribu rupiah Bernilai ketika tidak punya duit sama sekali iya, iya. Ya Allah, tidak ada ongkos Aduh dompetnya ada malah dicopet orang aja. Mm -hmm. Aduh, Gimana mau pulang ya Tinggal butuh 1000 perang untuk naik nih, bu, Naik angkos, mm -hmm. mau jalan juga susah yeah, Capek, iya. gitu Ya Bu tua Ini saya ada seribu nih Alhamdulillah Masa cuma seribu Iya benar Jadi bukan pada jumlahnya Timing sangat penting ba. Hmm. Jadi Kapan invisible power itu terjadi Di saat orang sangat-sangat membutuhkan Itulah baru dikasih sama Allah Makanya rumusnya Bu Kalau mau dapat invisible power Bertahan sampai detik terakhir Kadang-kadang itu -kadang kita tidak tahu Bu Ih tinggal satu detik lagi ya, ya. Kita tidak sabar Udahlah Benar. Cari yang lain aja tuh jangan ke Allah cari masih banyak yang lain. Nah, enggak jadi. Iya, Padahal buat sedikit lagi tinggal. Itu kan satu, dua Iya. Mau dikasih mau. Heeh heeh. jadi. Yang dikasih sama Om. Sebu. Hmm. Islam saya tuh fight until the last minute. Berjuanglah Bu sampai menit-menit detik terakhir. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Terus <laughs> Ikutin terus. Nanti akhirnya bukan menemukan keajaiban itu. Subhanallah. Banyak orang sudah mendapatkan itu kesempatan itu. Kenapa? Intinya apa? Kegigihan dan ketekunan. Mm -hmm. Orang menjadi hebat itu bukan karena dia heba, dia memang orang hebat, bukan. Takdirnya sama sama kita semua. Kita mah orang yang biasa-biasa. Tapi karena dia tekun dan gigih, dapat dia invisible power. Iya. Pendidikan cuma S enggak tamat, eh jadi pengusaha sukses. Iya, benar, benar. Ibu rumah tangga biasa, eh sukses. Heeh. Mm -mm. Dia sabar, dia tekun, dia gigih. Jadi, iya. Iya. Bahala. Baik, kalau tadi Ustaz uh, bilang Invisible power itu adalah salah satunya Dengan datangnya keajaiban ya. Nah, di keajaiban seperti apa sih Ustaz yang bisa kita rasakan dengan Kekuatan Allah ini Gini <coughs> Nothing is impossible Everything is possible Jadi hidup ini cuma dua Kemustahilan dan kemungkinan hmm. ya. Hidupnya cuma dua itu aja, Bu ya hmm. Hmm. Daerah kemustahilan Daerah kemungkinan hmm. Hmm. Mungkin enggak Ibu Hari ini ya atau satu jam kemudian mungkin gak ibu tiba-tiba punya mobil selusin Mobil mewah ya Punya rumah langsung tiga, empat gitu Ibu pasti bilang impossible hmm. Kayaknya mustahil ustaz Oke okay? Itu namanya wilayah kemustahilan hmm. Mungkin gak habis ini ibu tiba-tiba nanti mendapatkan makan malam mungkin. Dapat makan siang Dapat <laughs> sarapan Mungkin gak kan? ya. Itu namanya kemungkinan ya. Ketika kita berada dalam satu kemungkinan Maka kita merasa yakin bisa melakukan sendiri Tapi ketika kita berada di, di daerah kemustahilan Kita tidak akan yakin bisa melakukan sendiri Kita membutuhkan kekuatan lain Dan kekuatan lain itu adalah Allah Dan Allah itu akan merubah yang mustahil menjadi mungkin Subhanallah Berarti seperti, kayak misalnya kita ingin dalam arti kata ingin mendapatkan musibah, Ustaz ya. Tapi kalau misalnya kita berdoa, gitu ya, musibah itu istilahnya terhindar dari kita ya, Ustaz ya. Ya Allah. Ustaz. Ya nanti kita akan bahas pemirsa dengan kesimpulannya. Atau tetap aja, nggak ya. apa-apa musibah datang, tapi kuatkan aku menghadapi itu. Iya. Iya kita juga. Jadi kita akan lanjutkan Ustaz ya. Ya, ya pemirsa karena itu tetap bersama kami di titian call dengan kesimpulannya apa yang diberikan oleh Ustaz Resa tetap bersama kami, insya Allah. Begitulah kita sudah memasuki segmen terakhir pemirsa sebelum Ustaz Reza memberikan kesimpulan saya ingin bertanya dulu tadi Ustaz sempat ber, apa, bercerita ya mengenai baru-baru ini beliau mendapatkan muri yaitu menjawab 1639 pertanyaan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5, sore. jam 5 sore Subhanallah Sebelumnya adalah muri 24 jam Bicara 24 jam, Bicara 24 jam. Bicara 24 jam. Subhanallah Itu kalau tidak ada invisible powernya saya tidak mungkin Ustaz ya Pasal. Nah itu apa sih yang Ustaz rasakan gitu Ustaz? Ketika Islamnya sudah tercapai Apa yang Ustaz uh, inginkan gitu Apa harapkan itu Pertama kali apa ya Ustaz ya, itu. <coughs> Jadi saya ingin berbagi sama Ibu Juga hmm. yang lain hmm. Jangan pernah takut punya mimpi besar Itu saya selalu hmm. Karena saya tidak harus menyelesaikan mimpi itu dengan dengan kekuatan saya. Iya, betul. Tapi saya punya backingan yang sangat luar biasa yaitu mm -hmm. Allah. Yang mm -hmm. yang orang bilang itu mustahil akan menjadi mungkin di tangan Allah. Gitu aja. Mm -hmm. Jadi enggak pernah takut. Waktu bicara 24 jam awalnya apa bisa ya saya? Ya kalau saya mungkin enggak bisa, tapi begitu saya lakukan dengan pertolongan Allah jadi. Yeah. Jawab 1600 pertanyaan apa nggak santeloy ya tuh bu <laughs> 1600 nah ibu baru enam tujuh delapan aja mungkin ada yang udah pusing gitu kan uh. 1600 satu jam setengah menit setengah menit 30 detik kasih waktu itu berjajar aja 1600 masis ngasih pertanyaan pada kita itu dengan petualang obah lagi kita dapatkan itu uh -huh. tahun depan kita punya keinginan bicara ingin membuat satu pelatihan di tujuh keajaiban yang ada di Indonesia uh -huh. di Danau Toba untuk Jaya Wijaya hmm, Kawah Bromo uh -huh. kemudian Pantai Senggigi, uh -huh. kemudian ada tujuh saya usah buat, uh -huh. bukan Borbuheng tak termasuk uh -huh. Pulau Komodo. Ya, berikutnya lagi tujuh Kajaban Dunia, berikutnya lagi Planet Mars, uh -huh. dan seterusnya. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Jadi kita hidup ini harus selalu punya cita-cita yang besar, ya membuat kita terus selalu optimis yakin kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau cita-cita kita kecil, itu artinya sama saja dengan kita merendahkan Allah. Iya, baik. Subhanallah. Ah, luar biasa ya usaha saya. Baik. Nah, kalau untuk uh, menjadi invisible power itu yang tadi adalah uh, apa kekuatan oleh yang tidak terwujud itu. Kalau misalnya sampai saat ini kita tidak merasakan ya, misalnya ada seorang yang Ya kayaknya hidup saya begini, enggak uh, ada challenge, enggak ada tantangan, kayaknya biasa-biasa aja, norma-norma aja. Apakah tadi berarti kekuatan yang tidak terlihat itu tidak terjadi dalam diri kita? Yes. Ya kurangnya di mana tadi dia tidak berada dalam frekuensi yang tadi dicintai Allah mm. kan tadi saya bilang datangnya invisible power kalau kita berada di frekuensi dicintai Allah mm. tidak kita harus tahu pada saat kapan Allah itu mencintai manusia itu kita mesti pelajari tadi saya sudah terangkan ada waktu ada tempat mm -hmm. ya kan ada situasi dan kondisi gitu mm -hmm. tadi saya sudah kasih gambaran mm -hmm. yaitu last minute Biasanya terjadi pada detik-detik terakhir Sudah terus aja tahan bu sampai detik terakhir Yusuf biasanya dikasihnya itu pada detik terakhir Kita gak pernah tahu bu Kapan takdir kita itu sukses iya. Hmm. Mungkin ada yang udah gagal seribu kali Baru seribu satunya deh berhasil iya. Ada yang cuma tiga kali bu Langsung yang empatnya sukses iya. Rumusnya lain-lain bu Kalau rumusnya sama mah gak menarik hidup ini Iya, iya. juga gak tahu di, di kegagalannya keberapa Saya bakal mendapat keberhasilan nah, Saya melakukan aja terus Mm -hmm. Jatuh bangun jatuh bangun terus aja gitu Sampai nanti Allah kasih Apa yang kita harapkan Iya subhanallah Nah kalau misalnya ada kekuatan yang tidak terlihat dari Allah Khususnya kita bisa mengacah kepada e, Zaman Nabi dulu ya Ustaz ya Begitu banyak sekali e, kekuatan yang Allah berikan gitu Apalagi kepada e, Rasulullah mm -hmm. Allah, Masih ingat gitu. gak waktu Nabi Musa Kapan mm -hmm. itu laut merah diberah iya. Saat terakhir loh bu mm -hmm. Wah depan laut merah Belakang barah viral. uh Udah panik bu iya Udah panik Udah nepet banget bu mungkin aja ya udah musa ikut nyerah aja dah, udah kalah kan? uh -huh. aja deh pikir onda udah, udah. biarin aja kita masih konyol nih yeah. siapa yang bisa berenang loh gitu kan uh -huh. belakang tak kita dibunuh udah kita nyerah aja deh atas nabi musa kita ya, serah aja deh enggak apa-apa aku bersama Allah kok tetap tegar nabi nabi musa baru ada gitikat Allah wahyukan, lemparkan tongkatmu tak baru belah nah di saat itu baru dah aduh pada goyang sebelumnya Bu iya yeah, iya yeah, yeah. kemudian nabi ibrahim Mm -hmm. api udah oh uh, udah api udah terbakar. Aduh. Mau dimasukkan ke dalam api. Mm -hmm. Tetap aja. Tahan terus apanya? Perintah Allah, wahai api jadilah dingin Nabi Ibrahim. Jadi. Oh, sebelumnya tahu enggak Nabi Ibrahim? Enggak tahu sebelumnya. Iya, iya. Coba sih, apa yang mau nyeburin ke api, kan gosong, Bu. <laughs> Tapi Nabi Ibrahim tuh yakin oh, Allah pasti mampu enggak? Dia enggak berbuat salah gitu. Iya. Apalagi, banyak kan Bu ini kejadian? Mm -hmm. Nabi Yunus. Masuk ke ikan hiu kan? Dan iya. paus. Semua juga nah, hampir akhirnya kan. Iya. Nabi Yusuf di penjara. Akhirnya apa? Jadi menteri ekonomi, menteri keuangan berada di sana. Heeh. Luar biasa itu. Bu. Yusuf Di saat-saat asal -saat lain itulah Allah mau memberikan. Termasuk Nabi Muhammad waktu hijrah ke Madinah, yeah. Mampir di Gua Saur Bu. Iya. Yeah. Ini udah, udah tinggal yeah. ya, ini Nabi Muhammad sama Abu Bakar lagi duduk. Mm -hmm. Ini udah kelihatan, Bu, tinggal dikit lagi. Eh ditutup laba -laba sama apa? Laba-laba sama burung merpati. Iya. Yeah. Emang udah tahu tadinya ada sarang laba-laba? Enggak nah, tahu. Oh, masuknya kosong kan enggak ada apa-apa. Saat terakhir. Subhanallah. Itu Ujiannya di situ yang paling berat di situ sebenarnya. Ya, saat betul. terakhir. Ada dalam arti kata uh, menguji ke apa ya, ke, uh, ya ketangguhan, ketangguhan kita, ketangguhan dan kesabaran kita ya. Takminah ya. kita juga. ya, ya subhanallah. Baik, Ustaz, Ustaz sebagai penutup kesimpulan apa yang harus uh, kita ambil hikmahnya dalam pertemuan kita di pagi ini? Ya kalau hari ini kita merasa diri kita lemah, jangan khawatir. Kalau hari ini kita merasa bodoh, jangan khawatir. Kalau hari ini kita merasa miskin, jangan khawatir. Jangan lupa bahawa kita punya invisible power akan merubah miskin menjadi kaya, yang bodoh menjadi pintar, kemudian yang miskin menjadi kaya dan kemudian tadi yang lemah menjadi kuat. Justru di saat itulah Allah memberitahukan. Yang penting kuncinya adalah apa, bu? Pabar. Gigi sampai dengan detik terakhir kita nggak pernah tahu kajabat itu terjadi di menit dan detik Mereka. yang keberapa. Tunggu aja sampai berakhir. Nonton bioskop sampai terakhir kan baru setengah main dan pulang aja kan nggak nggak seru bu. Rugi, rugi sampai yang terakhir sampai layar ditutup. Oh ini ujungnya gitu. Jadi puas ya nggak? Kalau iya kayak nonton film kehidupan aja gitu sama. Nah yang pastinya adalah doa kita ya untuk selalu didengar oleh Allah. Bagaimana kita bisa agar doa kita selalu didengar oleh Allah dalam menjaga. Agak bersyukur hati kita Ustaz ya, kalau hati kita juga selalu jelek iri dendki bagaimana ulamun dengan dua. Dan termasuk buat cecik. Ya, buat para pemirsa mm -hmm. tonton Ketian kau sampai detik terakhir. Jangan pindahkan allah. No. <tuk> <tuk> anu... Jangan jangan ada kajipan. Oh, kita nggak tahu detik terakhir. Kita jangan kajipan. Coba nolong saya tertentunya di bagian akhir. Apa yang di gelang wah di sini tertentunya. Ah, kan, Bukan saya ngomong ya saya mau udah sebab. Pembuatan ngomong-ngomong itu aja. Baik, baik. Ustaz terima kasih banyak yang telah bergabung kesempatan. Salam untuk keluarga. Insya Allah, Insya Allah kita nanti akan membahas tema yang lain yang lebih menarik. Ibu-ibu terima kasih ya, salam untuk keluarga hati-hati di jalan, insyaallah kita bisa ketemu lagi. Ibu-ibu dari Kalibata, terima kasih loh ya, salam untuk keluarga hati-hati di jalan. Dan terima kasih juga kepada pemisah yang sudah setia bersama kami selama satu jam ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan titian kobus sehari-hari sampai Jumat jam setengah 4 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, susah itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih penting. Sisi kira ini Tommy Tundudiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.